Oke, senang sekali bisa jumpa bersama masyarakat Bulungan dan sekitarnya. Kali ini langsung saja sebuah tebang kedua spesial buat keluarga besar PPBB Community. Ho oh, oh, ho oh. ki do Somebody Tintan su